Ibu tiri, Orang harus tahu dong. Ibu tiri adalah. Seorang wanita yang dinikahi oleh bapak. Yang bukan ibumu sendiri. Engkau mempunyai bapak. Bapakmu menikah lagi. Itu namanya ibu tiri. Maka haram bagi anak untuk menikahinya. Kalau bapaknya mah. Mati. Tapi sekarang pertanyaannya Seorang anak mempunyai ibu Hah? Eh. Seorang anak mempunyai ibu Kemudian ibunya menikah dengan seorang suami Laki-laki Namanya apa? Bapak Bapak Tiri Baik Kemudian Bapak Tiri itu punya istri Nama istri yang apa? Bukan ibu tiri, sebab ibu tiri itu harus istrinya ba bapak. Karena dia bukan ibu tiri, ya nggak ada hubungannya. Dia bukanlah ibu tiri, dia itu istrinya bapak tiri. Jadi bukan ibu tiri. Jadi apakah dia boleh dinikahi? Dari sisi bapak sini nggak ada masalah. Cuman barangkali dia ponakannya, mungkin dia keponakannya jadi boleh. Jadi dari sisi ini nggak ada masalah. Jadi istrinya bapak tiri istrinya bapak tiri adalah bukan ibu tiri. Maka dari sisi ini maka boleh dinikahi. Tapi bisa saja tidak boleh dinikahi karena masalah lain. Kenapa? Contohnya bapak tirinya menikah dengan bibinya. Bibinya Ya. Jadi bapak tirinya tadi ibunya kan meninggal ya. Setelah ibunya meninggal, bapak gini, contoh ada seorang anak punya ibu. Ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki. Namanya suaminya nama bapak tiri. Baik? Kemudian ibunya mati. Akhirnya bapak tiri menikah lagi, turun ranjan nikah dengan adiknya ibu. Ya enggak? maka ya, lah kalau ternyata bapak tirinya meninggal boleh tidak menikah dengan ini tidak boleh tidak bolehnya bukan karena bekasnya sang bapak tiri karena bi, bibinya. jadi dari sisi bapak tiri tadi tidak ada masalah tapi ditinjau dari sisi lain lagi ya itu bukan bapak tiri, Paham atau belum? jadi itu bukan apa-apanya jadi belum mau bertanya ini. anda yang bertanya mestinya harus paling dekat dengan ini jadi Bapak Tiri tadi punya istri itu tidak ada apa-apanya dengan anda. Kalau anda punya bapak, anda saja. Paling enak digambarkan diri sendiri. Kalau orang lain tidak ketemu. Anda punya ibu. Menikah dengan seorang laki-laki. Bapak itu namanya Bapak Tiri. Selesai. Lah Bapak Tiri itu menikah dengan perempuan. Maka perempuan itu asalkan memang orang lain bagi anda. Boleh anda menikah dengan perempuan tersebut jadi dari sisi pernikahan bapak tiri dengan orang lain tidak menjadikan mahrum tapi kalau bapak tiri menikah dengan bibikmu eh, tak tahunya bapak tirinya mati bibi tidak boleh dinikahi karena bibiknya tapi kalau bapak tiri menikah dengan perempuan lain orang yang tidak ada hubungannya yang mahrum dengan anda ibu bapak tirinya baru menikah meninggal bapak tiri wah kasihan ini saya nikahi boleh orang lain selesai ya?